yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosannya Indonesia tuh. Seng duet goyang setrum sak Jawa Timur, Bro. Ada SNP Indonesia, ada Perdana Rekord Surabaya. Wiwi, Sakrita, Ju, Palapa. Kalian tahu enggak lagu Kanca Mesra? Kalian tahu enggak lagu Kanca Mesra? Es n'p taua lagu conjo mesra. Vienta Kasi tepuk tangan rame buat nyupa dong. Wow.